Mitra bisnis, Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan meliburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah selama 5 hari bertepatan dengan pelaksanaan SEA Games di Jakarta. Sekolah yang diliburkan adalah tingkat SMP dan SMA. Alasannya adalah untuk mensukseskan ajang olahraga tersebut. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Komnas Perlindungan Anak, Kak Seto Mulyadi. Kak Seto, apa komentar Anda melihat kebijakan ini? Pertama, sebetulnya kalau mau mengambil kebijakan tersebut, itu bisa dibicarakan dengan pemangku kepentingan pendidikan di Jakarta. Artinya stakeholders pendidikan itu kan pertama ada dewan pendidikan. Kedua, juga ada para guru dilibatkan, ya persatuan guru PGRI. Kemudian ketiga, ada unsur orang tua siswa. Orang tua siswa itu ada organisasinya lah itu orang tua murid Kemudian keempat adalah siswa itu sendiri melalui OSIS Apakah dengan meliburkan ini mengganggu proses pendidikan atau tidak Begitu pada saat anak-anak biasanya menjelang akhir-akhir semester ini kan ada ujian, ada ulangan dan sebagainya Gitu. Jadi kalau itu sudah merupakan kesepakatan bersama, diputuskan secara musyawarah dan secara demokratis, nah baru itu bisa dijadikan suatu keputusan, begitu. Saya pribadi memang kurang setuju, karena bagaimana juga anak-anak harus ada tetap kegiatan belajar, ya. kalau toh misalnya untuk mensukseskan dan sebagainya tidak selama lima hari itu, gitu. misalnya satu hari apalah pada saat pembukaan atau penutupan atau apapun juga, begitu sehingga hak anak untuk memperoleh pendidikan juga tidak terlanggar begitu. Namun, dinas pendidikan DKI berpendapat kalau penetapan masa libur selama lima hari ini masih masuk dalam batas toleransi kegiatan pendidikan sesuai kalender pendidikan efektif dalam setahun. Bagaimana menurut Kak Seto? Iya, itu kan interpretasi baru salah satu pihak kan. Kita juga harus sekali lagi harus mendengar dari argumentasi dari pihak yang lain begitu. Karena bagaimana juga kalau misalnya sekarang ini tiba-tiba diliburkan secara mendadak tidak jauh-jauh hari diumumkan atau masuk dalam perhitungan, itu takutnya nanti ada sesuatu yang cenderung dipaksakan karena mengejar target, walaupun tidak, tidak akan terkejar, bahan-bahan yang seharusnya diajarkan, dan sebagainya. Jadi sebetulnya apapun juga pendapat masing-masing bisa berbeda, tapi sebaiknya Keputusan itu juga berdasarkan musyawarah dari pemangku kepentingan pendidikan di DKI Jakarta. Ada saran kak langkah apa yang sebaiknya dilakukan sekolah untuk mengejar ketertinggalan karena libur ini? Iya, sebetulnya masing-masing juga bisa diberikan secara pada otonomi masing-masing sekolah, tetapi tidak suatu keputusan yang berlaku semua. Kadang-kadang mungkin ada sekolah yang justru ingin mengejar ketertinggalan materi-materi materi yang diajarkan. Nah, tiba-tiba harus diliburkan. Ini juga tentu tidak maka sebaiknya semua dibicarakan, mungkin salah satu caranya adalah dengan memberikan kewenangan pada masing-masing wilayah ataupun daerah, tetapi berdasarkan pembicaraan bersama dengan unsur pemangku kepentingan pendidikan tadi. Demikian Kak Seto Mulyadi, saya Kiki Wijaya.